Ada Ada satu pertanyaan yang Sangat sering Mengganggu Pikiran saya Mungkin juga Mengganggu sering pikiran kita semua Sebagai Hamba-hamba Allah yang Menyadari betul tentang hakikat hidup dan kehidupan. Yakni, apakah kita akan mampu membuat diri kita selamat di Yomil Akhir nanti? Sebagai seorang mu'min, tentu saja kita wajar sekali diganggu dengan pertanyaan itu. Walaupun Rasul memberikan arahan kepada kita, asibu kubla hasabu hisaplah diri diri kalian sebelum nanti datang saat kiamat di mana kita akan dihisap oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Seringkali kita dihadapkan dengan kesulitan, bagaimana? objektivitas dari hisab kita Sebagai mukmin kita sadar betul bahwa yang akan dimintai oleh Allah pertanggungjawaban kita di akhirat nanti bukan hanya merupakan bagian dari kehidupan kita tapi seluruh kehidupan kita. Per detik dari hidup kita sejak baligh sampai meninggal. Makanya dalam Al-Quran dikatakan, "Homayyam al-misqal az-zaratin khairan yarah, wa man yam al-misqal az yarah." Sampai sekecil atom sekalipun amal kita, kita akan melihat hasilnya. Sebaliknya seketil apapun dosa seseorang itu juga akan dihisap oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bahwasanya kita sangat yakin betul dengan janji Allah bahwa yang mereka yang selamat adalah yang ibadahnya itu melebihi timbangan dosanya. Fathaman sakulat bawazinuhu fahuafiy ain shatir radiah. Sebaliknya mereka yang dosanya lebih Berat daripada ibadahnya Maka Fa'umuhu hawiyah Dari sisi Keyakinan kita pula sebagai seorang mukmin Kita menyadari betul bahawa Tidak ada seorang manusia pun yang luput Dari dosa dan kesalahan Masalahnya sekarang Apakah kita termasuk yang lebih berat ibadah dibanding dosa Ataukah na'udzubillah yang sebaliknya Terlepas dari itu semua Karena saya kira tadi sulit kita mendapat jawaban Maka ada satu hal yang harus kita lakukan Untuk berupaya menyelamatkan diri kita adalah Bagaimana di satu sisi kita bisa meningkatkan iman dan amal kita dan di lain sisi kita bisa membebaskan diri dari dosa dan kesalahan. Maka tema kita pada siang hari ini yang ingin saya angkat adalah bagaimana kita menyikapi dosa permahsiat yang pernah kita lakukan. <tuh> Kalau kita telusuri Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk membebaskan kita dari dosa. Yang pertama adalah taubat. Itu sudah pasti. Jadi, saya terus terang saja hadirin. Kalau... Kalo lah bukan karena Allah itu adalah zat yang maha pengampun Saya termasuk yang yang pesimis bisa masuk surga itu Artinya ketika saya hitung-hitung dosa saya dibanding dengan amal gitu ah, Kecil harapan itu untuk bisa selamat gitu Timbulnya peluang Rasa optimis Sugan lah gitu. Itu hanya karena Ya diantaranya Karena Allah itu Maha pengampun terhadap dosa Dimana kita punya peluang betul Untuk kembali Suci menghadap kehadiratnya Kalau saja taubat itu diterima Selesai persoalannya. Kalau saya misalkan, ini andai kata nanti kita dihadapkan dengan hisab gitu ya, perhitungan, katakanlah si A misalnya. Ah ini katakanlah dihisap. <coughs> Jangan si Allah, hati-hatian lagi. <laughs> X saja X ya. Kalau X insya Allah nggak ada. <coughs> Jadi Xian. Si X ini misalnya dihisap antara ibadah dan dosanya. Ini ibadah Ini dosa Ini hisapnya misalnya Kalau ternyata Posisi ibadah kita Misalnya posisi ibadah si X ini Ini katakanlah Ibadahnya 30 kilo Lalu dosanya 70 kilo Dengan posisi Seperti ini sudah pasti selamat, eh, Celaka dia Karena dia masuk dalam kategori Wa fa Maka barang siapa yang lebih ringan Ibadahnya dibanding dosanya Dia berada di neraka Hawiyah Dengan posisi seperti ini Sudah pasti celaka ya? Andai kata dia meninggal dunia Dengan posisi seperti ini Kemungkinan untuk celakanya besar Kenapa saya katakan kemungkinan Karena dia masih punya peluang ini untuk memperbaiki Perbaiki posisi ini Andai kata Antara dia meninggal dengan kiamat Masih ada waktu <tuh> Tapi kalau dia meninggal dunia hari ini Dengan posisi ini Lusa kiamat Oh sudah celaka itu Yakin itu Nah ini sebenarnya bisa-bisa diselamatkan oleh kita. Andai kata ini bisa hangus kan. Si dosa ini bisa hangus. Yang bisa menghanguskan dosa ini, menghapus dosa ini adalah tobat. Jadi kalau seorang misalnya pada usia 60 tahun. Ini berada dalam posisi seperti ini. Lima hari menjelang meninggal. Dia tobat dari seluruh dosanya itu. Dan ternyata tobat dia masuk ke dalam kategori tobat nasuha yang ada dalam Quran surat At-Tahrim ayat 6 itu. Sehingga ini hangus gitu. Habis, sehingga pada waktu dia meninggal dunia 5 hari kemudian sudah begini posisinya 30 ibadah dengan 0 dosa. Oh, udah masuk surga. Surga itu. Makanya saya sering mengatakan bahwa kalau saja kita tahu kapan kita akan meninggal, sebenarnya agak mudah ngatur-ngatur ini. Jadi misalnya katakanlah kita meninggal sudah pasti usia 65 tahun, 2 bulan, 18 hari. Misalnya gitu. Nah pada sampai usia 65 tahun, 2 bulan, habis-habisan, foya-foya. Nanti tinggal 18 hari baru kita masuk ke masjid tong keluar-keluar zikir we tobat di sana itu tobat pada Allah. Mungkin itu salah satu kenapa apa usia manusia, ajal manusia itu kenapa dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah itu Maha Pengampun kapan saja. Kapan dia bisa bertobat? Kapan saja sepanjang malaikat-malaikat itu belum datang untuk menjemput dia. Rombongan malaikat itu belum datang. Jadi kan nanti menjelang kita akan meninggal dunia itu Sebelum malaikat Izrail datang melaksanakan tugasnya mengeluarkan ruh dari jasad, itu diawali dengan turunnya rombongan malaikat. Pada saat turunnya rombongan malaikat itu, regu malaikat itu datang. Itu sudah sadar semua orang si calon almarhum itu, siapa dia, di mana posisi dia, surga atau neraka. Karena sudah tergantung dari rombongan malaikat yang datang. Kalau rombongan malaikat itu datang, dia termasuk rombongan. Malaikatut Toyibin yang dalam An-Nahl 32 itu Lalu datang lalu menyapa dengan mengucapkan Salamun Alaikum Uduhulul Jannata Bima Kuntum Ta'ulamun ah, Dia sudah yakin itu ahli surga dia Tapi kalau rombongan malaikat yang datang itu Itu pakai salam-salam Jul kuprok, kuprok gitu kan Itu yadribuna ujuhahum wa'adbarahum Memukul wajah dan punggung mereka, ini sebagai artik kiasan dari siksaan yang akan dirasakan oh, dia sudah tahu ahli neraka makanya pada saat itu pintu tobat ditutup jadi kapan pintu tobat itu ditutup, saat seorang itu malaikat itu datang, saat sakratul maut, 5 menit sebelum itu masih dibuka jadi pintu tobat itu terbuka saja sampai menjelang akhir hayatnya itu, sampai menjelang sakratul maut, barulah pintu tobat ditutup Nah, Allah Subhanahu wa taala dia Maha Pengampun gitu. Ghafur, ya. Ghafur itu Maha Pengampun. Afuun. Tapi juga di samping Maha Pengampun, dia juga adalah Afuun. Afuun Maha Penghapus. Jadi, Allah itu dia tidak hanya mengampuni, tapi juga menghapus dosa. Dan kalau Allah sudah berkenan menghapus dosa seseorang Maka dihapuslah Dosa orang itu Sehingga Dianggap orang itu tidak pernah berbuat dosa sebelumnya Makanya afun, menghapus Jadi kata afun ini afuwun Allah ma'innaka afubun karim Tuhibbul afa fa'afu'ani Kan kita sering berdoa begitu Kata afun itu, ya Allah hapuskan dosa saya Kalau Allah mau berkenan menghapus Selesai sudah makanya ini sudah enggak ada gitu. Ini kosong, habis, hapus. Sehingga betul-betul tidak ada bekasnya sama sekali. Sehingga dia meninggal dunia tanpa dosa. Kalau dia kan ada orang mengatakan bahwa dosa itu bagaimanapun juga nanti akan ditimbang lagi di akhirat atau karena ontobat. Untuk apa tobat? Justru tobat itu untuk menghapus. Jadi kalau sekarang misalnya tadi seperti tadi 370 kilo, lalu dia bertobat, lalu tobatnya diterima, lalu dia meninggal, dia pergi dengan tanpa ini. Sudah. Lalu yang 70 kilo bagaimana? Dianggap tidak ada saja oleh Allah. Posisi dia itu diposisikan sama dengan orang yang tidak pernah berbuat dosa. <tuh> Makanya di dalam sebuah hadis Rasul mengatakan, Ata ibnu minaz Zambi khamalazambalah. Orang yang bertobat dari dosa, kalau tobatnya diterima oleh Allah, maka samalah dia dengan tidak pernah berbuat dosa sebelumnya. Nah, dari sinilah saya katakan kita mulai rada optimis, gitu ya. Siapa nak boleh surga subzorga, kita Anda lihat ini, gitu ya. Ini. Karena ini bisa, bisa, bisa hangus, bisa hapus, gitu. Jadi, upaya yang paling pertama kita lakukan untuk penyelamatan diri kita adalah di samping terus meningkatkan amal, gitu. Ya. Itu sudah pasti kan itu Ya bagaimana kita bisa menghapus dosa yang mungkin pernah kita lakukan selama ini Dengan cara apa? Dengan cara taubat itu tadi Nah tentu Tidak semudah ini kita bisa menghapus Artinya taubat itu Ada persyaratan-persyaratan untuk taubat itu Hanya sebelum kita sampai pada persyaratan Mungkin ada pertanyaan Taubat dosa seperti apa yang bisa dihapus ini? Dosa apa saja? Apapun bentuk dosa, sampai bentuk kemusrikan sekalipun, sepanjang dia bertobat hangus. Sekian puluh tahun dia hidup dalam kemusrikan menyembah sesuatu selain Allah, ya. lalu dia sadar kembali hangus itu. Beti gini, saya sering mengomentari kalau kebetulan diminta membimbing orang masuk Islam gitu, ya, mengucapkan syahadat. Saya sering katakan pada dia setelah mengucapkan syahadat, berbahagialah anda. Berapa umur Anda sekarang? 40 sekian tahun. Anda di mata Allah seperti seorang bayi. Mungkin di antara semua yang hadir sekarang ini andalah orang paling suci. Yang hadir di sini kan muslim dari sejak kecil, dosana ges <laughs> loba. Termasuk saya termasuk saya dosa saya mungkin banyak itu walaupun saya juga punya peluang untuk membersihkan diri dengan tobat masih kan tapi saya belum yakin apakah tobat saya diterima oleh Allah atau tidak kalau anda sekarang barusan mengucapkan syahadat sudah bersih anda baik anda paling suci di sini nah, cuman memang kalau dari segi untung-untungan itu ya dari segi untung-untungan ya tetap saja kita untung gitu ya yang Islam sejak kecil kenapa kita masih punya peluang untuk bertobat dan masih punya amal Kalau dia bersih itu bersih <SILENCIO> Dosa teboga amal teboga gitu. <SILENCIO> Kalau kita kan masih Insya Allah ayalah amal Kita setik setikan itu saja Jadi Allah itu maha pahapus, maha, maha penghapus untuk, untuk dosa apa? Untuk dosa apa saja Kalau kemudian di dalam Ayat 48 An-Nisa Ayat 116 An-Nisa Allah SWT menyatakan Inallah la yakfiru an yusra kabihi. Sesungguhnya Allah tidak akan pernah mengampuni manusia yang menyukutkan Dia dengan sesuatu, menyukutkan Allah dengan sesuatu musrik. Itu maksudnya kalau dia mati dalam kemusyrikan artinya sampai dia inalilahi itu dia masih dalam keadaan musyrik Itu yang tidak akan diampuni. Kalau selama dia hidup di dunia, dia masih punya peluang kapanpun juga untuk untuk taubat. Kalau dia mati dalam kemusyrikan baru dia tidak akan diampuni. Langsungnya Allah akan mengampuni semua dosa. Nah, apa kriteria untuk tobat itu? Nah, itu banyak, di antaranya yang mendasar sekali adalah dia harus menyadari dan menyesali seperti halnya Adam. Ketika dia melanggar aturan Allah dengan memakan buah khuldi dengan Siti Hawa itu Lalu dia menyesal Robana zolamna Betul dia ya? ya Allah kami telah menganiaya diri. Nyesal saya Allah Saya yang salah telah menzolim diri saya sendiri Dengan melanggar aturan dan hukum nah, Maka saya sekarang bertobat Jadi harus ada penyesalan itu Lalu yang kedua Tidak cukup dengan menyesal Dia harus meningkatkan Harus memperbanyak berzikir dan istighfar Seperti yang dicontohkan Dalam ayat 135 Al-Imran walazina iza faaluu faahisatan aw zalamuu anfusahum zakaruuल्लाha fastaghfiru jadi ia memperbanyak zikir dalam arti mengingat Allah Subhanahu wa taala mengingat Allah bukan hanya dengan ucapan berzikir dengan lidah. tapi dia menentukan sikap untuk menunjukkan bahwa dia selalu ingat kepada Allah dan selalu berusaha untuk hidup di jalan Allah dan memperbanyak istighfar yang ketiga dia harus berazam artinya dia harus berniat serta berusaha keras untuk tidak melakukan lagi perbuatan dosa itu. Sebagai bukti bahwa dia betul-betul sudah menyesal kan itu. Lah, bagaimana kalau seandainya dia tergelincir lagi dalam perbuatan dosa itu? Tobat lagi. Tobat lagi kalau memang dia tergelincir lagi gitu. Sepanjang dia betul-betul memang berusaha itu maksimal ya. Katakanlah gini seseorang misalnya dia bertobat dari kebiasaan minum kamar lalu bagaimana azam dia saya tidak akan lagi kumpul-kumpul dengan para peminum itu saya tidak akan datang lagi di tempat majelis-majelis para peminum itu. saya tidak akan berteman dekat lagi dengan para peminum selesai, sudah itu salah satu usaha dia untuk menunjukkan bahwa dia betul-betul tobat kan dari kebiasaan meminum Udah bagus dia. Tapi tiba-tiba datanglah teman-temannya itu ke rumah dia, bawa lagi minuman. Dirayu dia nolak dan sebagai akhirnya dia terkena juga akhirnya, minum juga. Berusaha lagi kan? Oh, tobat lagi. Tobat lagi. Jangan kemudian dia, ah, sudah percuma saya tobat. Karena saya sudah tergelincir lagi. Itu bisikan setan kata Rasul. Tobat lagi. Berusaha lagi sekarang bagaimana supaya jangan sampai kena ini? Kok saya masih juga kena? Dia harus berusaha kembali. Gitu. Mungkin ini yang dimaksud oleh Rasul dengan memberikan contoh kepada kita betapa Rasulullah SAW itu dalam sehari semalam, saya baca dalam Hadis Bukhari dan Muslim itu antara 70 sampai 100 kali beliau bertobat, istighfar itu, itu beliau sampai antara 70 sampai 100 kali. Padahal beliau itu orang yang sudah tidak mungkin pernah berbuat dosa kan dimasum oleh Allah, beliau tidak tidak akan mungkin berbuat dosa. Karena dilindungi oleh Allah dari perbuatan dosa kan itu, ya? beliau bertobat sampai seratus kali, itu kan sama dengan nyindirin kita. Nah, kata Rasul saya saja yang tidak pernah berbuat salah masih bertobat pada Allah seratus kali, hari artinya? Ya, kita bagaimana kan mestinya kan itu, kita yang mungkin sehari tidak pernah luput dari kesalahan dan kehilafan kan itu. Jadi ada berazam dan yang kriteria yang lain. Syarat dari tobat itu Kita harus menunjukkan bahwa diri kita itu Betul-betul sudah bertaubat kepada Allah Dengan meningkatkan iman dan amal Illa man taba wa amana wa amila amalan soleha Wa man taba wa amila soleha Dalam Quran surat Al-Furqan ayat 70 dan 71 Nah itu harus kita Harus kita ini kan harus kita tunjukkan kepada Allah Bukan hanya dengan kita berhenti dari perbuatan dosa itu Tetapi dengan kita menunjukkan Bahwa saya akan tebus kesalahan dan dosa saya Dengan meningkatkan amal saya Dengan meningkatkan amal solehnya Meningkatkan keimanan dan amal solehnya Nah yang Yang terakhir Kalau dosa itu menyangkut Hak orang lain Maka dia harus selesaikan dulu Dengan, dengan orang itu <tuh> Misalnya dia mencuri harta orang, ya kembalikan Kalau dia menyakiti perasaan orang, minta dulu maaf kepada orang itu Jadi artinya dia harus selesaikan dulu dengan hak manusia Baru dia tinggal bertobat pada Allah Jadi para koruptor misalnya dulu katanya dianjurkan Sudahlah ya kita bertobat saja gitu Ya boleh-boleh saja, ya memang seharusnya mereka bertobat kan itu Tapi bahwasanya. Uang korupsi mereka harus kembalikan dulu ke, ke negara, ke rakyat. Ya, kalau mereka mau bertobat pada Allah, nggak bisa begitu saja. Nggak bisa saya menyakiti hati tetangga, lalu pergi saya ke masjid, lalu berdoa pada Allah, ya Allah ampunilah dosa saya. Saya baru nyakiti hati tetangga saya. Ya Allah, oke, kira-kira kata Allah selesaikan dulu dengan urusan dengan tetangga itu, baru silahkan bertobat. Ya Allah saya baru nyuri harta dia, ya Allah saya bertobat pulang ke Nuhla. Nah, kalau, kalau bisa begitu orang mungkin cenderung pada korupsi semua itu Setelah kaya baru kemudian taubat selesai Terus dia tinggal menikmati pensiun dari uang korupsi Oh enggak dia harus kembalikan dulu uang itu Baru proses taubatnya bisa, bisa selesai dengan Allah Jadi ini upaya yang pertama ya. Jadi upaya yang pertama kita bagaimana mengatasi Mengatasi kemungkinan posisi kita ini Yaitu dengan kita bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua memperbanyak istighfar ya seperti tadi. Jadi istighfar ini adalah bagian daripada daripada taubat kita. Yaitu dengan kita memperbanyak Zikir dengan astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Ya seperti seperti itu. Yang ketiga bagaimana kita bisa mengatasi ini? Yaitu dengan meningkatkan amal. Ya. Di dalam Al-Quran itu dikatakan Hasanat Sesungguhnya amal yang soleh itu Bisa menghapus dosa Ini sebenarnya gimana ini Padahal yang menghapus dosa itu hanya taubat Kenapa dikatakan amal itu bisa menghapus dosa Maksudnya begini Sekarang misalnya yang 70 kilo dosa ini Tidak diampuni oleh Allah Pertama gak diampuni karena dia tidak minta ampun misalnya Atau yang kedua dia minta ampun tetapi tobatnya tidak memenuhi kriteria tobat sehingga tetap tidak diampuni kan itu Dia masih mungkin selamat karena apa? Karena mal Jadi kalau misalnya dia di posisi ini dalam usia 50 tahun 60 tahun di posisi ini Pada usia menjelang meninggal dunia di usia 70 tahun Tobat dia tidak diterima oleh Allah, tapi dalam 10 tahun dia banyak melakukan amal kebajikan itu. 10 tahun terakhir itu. Sehingga ketika dia pas meninggal dunia, ini sudah 80 kilo. Ini belum masih tetap 70 karena dia tobatnya enggak diterima, umpama ini ya, Tobatnya enggak diterima. Ini masih tetap dalam posisi 70 kilo. Maka si dosa yang 70 kilo ini hangus ini yang dimaksud oleh ayat tadi, Inal Hasanat Yuzhibna Sayyad. Sesungguhnya kebaikan itu bisa menghapus dosa. Maksudnya, ketika kebaikan itu nantinya akan lebih berat daripada dosa, ini seakan-akan hangus. Kenapa? Dianggap tidak ada saja oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi seakan-akan terhapus oleh amal, bukan oleh taubat. Jadi dosa itu bisa terhapus oleh taubat, bisa juga terhapus oleh amal, karena amalnya yang naik. Gitu Makanya sebenarnya sebenarnya inilah luar biasa maha pemurahnya Allah ya orang yang meninggal dunia dalam posisi ini saja belum tentu masuk neraka ini. Kenapa? Sekarang misalnya orang meninggal dunia dalam posisi begini, saya katakan tadi kalau dia meninggal dunia hari ini terus besok terjadi kiamat jelas celaka dia karena masuk dalam kategori yang wa mamman kofat mawajinohu fa muhaviyah. Tapi kalau misalnya kiamatnya baru terjadi 100 tahun lagi, dan dia meninggal dunia dengan posisi ini, kata Rasul ada tiga kan yang masih mungkin akan mempengaruhi, ya kan itu. Kemungkinan yang pertama adalah amal jariah. Semua tiga ini adalah karya karya almarhum. Sebab yang akan bermanfaat bagi seseorang itu hanya karyanya, tidak bisa karya orang lain. Saya dulu mungkin entah kapan itu pernah rasanya di sini menyampaikan soal <tuh> saya tidak sependapat dengan masalah menghajikan orang lain. Sebab orang yang berpahala itu adalah orang yang berbuat dan tidak ada tidak ada dalam Islam menurut keyakinan saya urusan kiriman-kiriman pahala gitu. Sehingga kita yang berbuat lalu pahalanya kita kirimkan pada seseorang gitu. loh yang berbuatnya kita ya yang dapat pahalanya kita mentransfer pahala gitu. Nah, kecuali tiga amal jariah, nah misalnya apa amal jariah itu misalnya dia pernah membangun musyollah, dia pernah membangun madrasah membangun rumah sakit, atau membangun sumur, membangun jembatan ketika dia meninggal dunia itu ternyata jembatan itu atau sumur itu masih terus bisa dimanfaatkan oleh masyarakat selama 40 tahun berarti selama 40 tahun ini akan terus bertambah kan si 30 kilo ini dari amal jariah ini. Lalu kemudian nanti misalnya dia punya ilmu yang bermanfaat, dia pernah mengajarkan ilmu dan ternyata ilmu itu terus berkembang, dimanfaatkan lagi, diajarkan lagi pada orang lain. Berarti selama sekian puluh tahun dia akan mengalir lagi ini. Boleh jadi ketika dia meninggal dunia akhirnya posisinya jadi 80 kilo, 70 kilo hangus. Jadi belum tentu ini bisa, belum ini pun belum tentu akan celaka itu posisinya. Atau misalnya, dia dalam posisi begini. Tidak punya amal jariah. Tidak punya ilmu yang bermanfaat. Yang bisa menambah amal. Tapi dia meninggalkan anak yang soleh. Kebetulan si anak soleh itu berdoa. Dan doa si anak soleh itu diterima oleh Allah SWT. Di antara doa si anak soleh itu. Ya Allah ampunilah seluruh dosa orang tuaku. Dia dikabulkan oleh Allah. Hangus 70 kilo kan. Jadi yang sebenarnya penentuan. Penentuan terakhir gitu, itu tank perhitungan itu sebenarnya kiamat, tank kiamat. Nah itu sebenarnya tutup bukunya itu, udah nggak ada lagi peluang itu, tinggal menunggu kemaha kuasaan Allah saja itu. Walaupun itu pun masih ada peluang. Misalnya sekarang pas tank kiamat itu posisinya. 49, 51 ini 49 kilo 51 ini setelah 30 30, 51 misalnya gitu sampai di sini nambah-nambah-nambah 49, 51 ini tetap gak akan selamat kan masih mungkin lagi bisa selamat ini masih mungkin bisa selamat oleh apa oleh syafaat nabi ketika Nabi Muhammad SAW kemudian nanti berdoa di akhirat itu, Ya Allah ringankan dosa umatku, ampuni dosa, ringankan dosa umatku, Nabi Muhammad akan tiga kali mengucapkan, memohonnya itu dengan permohonan yang pertama, Nabi Muhammad Ya Allah ringankan dosa umatku kemungkinan ini bakal selamat ini kalau lihat ini 4951 kelihatannya mampirnya gak akan terlalu lama kan di nerakanya itu itu Maka yang 4951 ini bisa saja yang harusnya mungkin sebulan di neraka karena syafaat nabi langsung masuk surga ini ini surga ini neraka itu ya. dia mestinya satu bulan di sini karena karena posisi maka nggak jadi langsung masuk surga ini safaat yang kedua mungkin yang ini yang 280 Nah, dia sudah sudah digodok di sini. Itu berarti dengan sifat Nabi yang kedua baru juga sebulan digodok, nah, baru pindah dia. Harusnya dua bulan umpama, umpama ini ya. Nah dengan sifat Nabi yang ketiga ini yang ininya satu ini 99 puluh sembilan. Amalna ngasih Jadi yang mestinya wah sekian lama itu sudah harus pindah semua sehingga. Dari sifat Nabi yang ketiga Doa Nabi yang ketiga Maka sudah tidak ada lagi tersisa Orang muslim seorang pun juga di neraka Sudah bersih itu Yang tersisa yang orang-orang kafir Yang memang dijanjikan akan kekal Setiap muslim Mesti sudah harus pindah ke sini Dengan sifat Nabi yang ketiga Makanya tenang saja sebenarnya Adul. Man kita itu sebenarnya Nah tenang bahwa yang tenang ma, kalau kita bisa membawa amal lebih berat itu yang tenang ada soal syafaat mah ya kita enggak tahu antara syafaat ke satu ke dua itu berapa lama jangan-jangan dari satu ke dua itu seribu tahun oh, Seribu tahun enggak ada koan syafaat kayak ayam aja 1000 ada ya itulah ya jadi ini ini kemungkinan yang yang ketiga ya tadi Bahwa satu dengan tobat Dua dengan memperbanyak istighfar Yang ketiga dengan memperbanyak amal Ini bisa menyelamatkan posisi Dosa kita Lah yang keempat Dosa juga bisa kita Bisa kita sikapi atau bisa kita Atasi itu dengan apa Dengan musibah Makanya Beruntunglah orang-orang mukmin Yang banyak diberi musibah saya saya melihat di masyarakat ini jadi, ini jadi ini jadi lain pandangan kita ya kita mengira kalau orang kena musibah itu sedang sedang dianiaya oleh Allah karena Allah sedang benci pada dia gitu sedang murka pada dia bisa bisa benar bisa begitu bisa juga tidak mungkin Allah sedang mencintai dia ini orang banyak dosa ini ibadahnya enggak seimbang Allah turunkan musibah untuk menaikkan timbangan ibadahnya dalam Quran surat Az-Zumar ayat 10 Allah menyatakan hisab Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala Akan membalas pahala orang-orang yang sabar Itu dengan balasan tanpa hisap Siapa orang yang sabar? Ya orang yang sedang kena musibah Allah membalas dengan balasan tanpa hisap Berarti dia diberi peluang untuk menaikkan ini Tanpa hisap kok Jadi Ya Di samping kita dengan karena musibah itu Kita harus bersabar ya, ya Kita harus menerima itu sebagai Ini dari Allah subhanahu wa ta'ala Mungkin juga kita harus bersyukur Ya Allah Alhamdulillah saya masih bisa dipercaya Olemu menghadapi masalah seperti ini Beri saya kekuatan Dan beri saya kemampuan untuk sabar Sehingga mudah-mudahan musibah ini Menjadi pahala untuk saya ada orang kan sering mengistilahkan, mudah-mudahan musibah itu menjadi kafarat untuk dosamu. Penghapus dosa kan itu. Maksudnya apa? Apa betul musibah itu bisa menghapus dosa? Iya. Dalam pengertian ini tadi. Jadi kalau seorang misalnya dengan posisi tadi 30-70 kilo, lalu dia terus dapat musibah. Dan dia bisa mengatasi musibah itu dengan kesabaran. Berarti dia sudah mendapat pahala yang luar biasa kan? dan kemungkinan pahalanya itu akhirnya dosa ibadah dia itu akan melebihi timbangan dari dosanya. Ini jadi kafarat penghapus, betul. Menghapus kalau dia nanti meninggal dunia dengan posisi setelah itu. Kalau dia sabar. Kan suka mungkin pernah kita baca dalam hadis. Ada kata ada seorang tua lalu dihadapkan dengan musibah meninggalnya anak. Maka anak itu akan menjadi penolong dia di akhirat. Anak itulah yang akan menarik dia untuk masuk ke dalam surga. Maksudnya kumar. Maksudnya apa? Kalau si orang tua itu betul-betul sabar menghadapi musibah itu. Nilai kesabarannya dia menghadapi musibah dengan meninggalnya si anak itu. Dia akan memperoleh pahala seolah-olah anak itu menarik dia. Bukan si anak itu narik. Andai kata ada seorang tua misalnya mendapat musibah anaknya meninggal. Dia malah kemudian... Menggerutu kemudian malah menyalahkan Allah Allah teringin ke saya Aduh nyiksa teringin pisan. Wah itu memboro-boro dapat pahala itu Jadi pahala pahala yang dimaksud Dengan anak meninggal itu apa Kesabaran dia karena dapat musibah itu Seorang ibu yang sampai meninggal dunia Itu ya karena melahirkan Maka dia sahid duniawi Kata sahid dunia kan kerana itu Sahid dunia, sehingga dia bebas dari siksa kubur. Orang polos saja seperti itu. Iya, kalau dia melahirkannya di jalan Allah, itu bisa jadi Sahid dunia. Iya, mengandungnya ya di luar perkawinan itu. Terus meninggalnya juga tidak di jalan Allah. Bagaimana? Jadi kita harus melihat konteks ininya tuh bagaimana dia bisa menjadi menjadi peng, peng, penghapus dosa, menjadi penghapus dosa karena dia bisa menghadapi musibah itu dengan kesabaran, dengan keyakinan bahwa musibah itu datang dari Allah Subhanahu wa taala dan itu merupakan ujian hidup dia yang dia harus tempuh dengan segala kesabaran, dapat dia pahala karena kesabarannya itu. Nilai-nilai yang menghapusnya itu bukan karena musibahnya, karena pahala dia karena dapat bisa sabar dalam menerima musibah. Ini yang yang yang kelima, yaitu bagaimana kita bisa menghapus menghapus dosa ini. Yang kelima itu adalah dengan untuk orang itu dalam siksa kubur. Jadi jadi kalau misalnya seseorang meninggal sekarang, ternyata kiamat baru terjadi uh, sekian ratus tahun lagi. Nah selama itu dia disiksa di kubur. Maka siksa kubur itu akan mengurangi, mengurangi dia siksaan di akhirat. Otomatis ini dia akan berkurang itu ya, karena dia sudah mendapat siksaan di kuburan itu di, di, di, di alam kubur itu kok di kuburan di alam kubur. Nih terpengaruh oleh acara malam Jumat. Jadi siksa kubur itu siksa kubur mengurangi beban dosa dia. Lalu yang berikutnya yang bisa membebaskan ini adalah ampunan Allah. Ampunan Allah bila Dia menghendakinya. Jadi bisa saja sekarang orang dalam posisi tadi misalnya sudah syafaat Nabi masih juga tidak tertolong dia. Harus mampir misalnya se, -se seminggu di neraka, bagaimana gitu. Dengan syafaat Nabi yang pertama maksud saya. Tapi Allah berkenan mengampuni. Ya, itu hak Allah. Hak proaktif Allah itu. Makanya di dalam An-Nisa 116 tadi, wayakfiru madunazali kalimanya sa. Dan Allah Maha Pengampun saja terhadap segala dosa terhadap siapa yang dia kendaki, yang dia dia kendaki. Wayakfiru madunazali kalimanya sa bagi siapa yang dia kendaki. Jadi kalau Allah mau mengampuni, kenapa? Kan itu hak Allah. Jadi masih mungkin juga orang itu selamat karena Allah mengampuni padahal dia tidak bertobat. Tapi Allah mau saja mengampuni. Nah, kalau kita melihat-lihat begini itu ya, peluang-peluang ini dari lima ini saja rasanya optimis lah. Rasa optimis saya tiket itu. Namun ningali kiyomah itu tinggal tobat selesai. Atau ada itu apa enggak ini membuat orang jadi seenaknya saja berbuat dosa lalu tinggal bertobat? Ya, kalau melihat seperti ini. Makanya konsep dalam Islam itu al-khauf war raja, ya. Rasa takut dan rasa harap. Kalau kita baca dalam Al-Quran ya, Adam dan Hawa melanggar aturan Allah, memakan buah huldi. Lalu mereka menyesal, bertobat pada Allah, Robbana zolamna amfu Lalu kata Al-Quran, kami ampuni dosa dia, mereka, iaitu ya. Adam dan Hawa. Menicikanugara rampak, fikirkan gitew. Ya. Orang berbuat dosa, Adam dan Hawa, lalu minta ampun pada Allah. Lalu kami ampuni. Sesungguhnya Allah itu maha pengampun dan maha penyayang. Padahal kalau saya baca di dalam sejarahnya dikutip Imam Al Ghazali, itu sejak Adam dan Hawa bertobat, Adam dan Hawa berbuat dosa, lalu mereka bertobat, menyesal dan bertobat sampai akhirnya diterima tobatnya, itu 200 tahun. 200 tahun hadirin itu, tobat nanti ya Allah oh, ampuni setelah 200 tahun, okeylah kata Allah, ampun ini. 200 tahun. <laughs> Jadi kalau nah kalau sekarang kita mengatakan Allah itu maaf pengampun, kan gampang saja mengampuni. Ya Allah maaf pengampun, tapi kan kita tidak bisa mengkondisikan Allah untuk mau nerima ampunan kita kan? Allah Allah kan maaf pengampuni, ampun saya ampuni saya Allah. Emangnya orang mau ngatur Allah gitu? Kalau Allah mau menunda ampunannya kan hak dia, hak Allah untuk menunda ampunan itu. <tuh> kalau Allah mau menundanya kan itu. Nah seperti Allah menunda, ambil contoh sampai 200 tahun itu. Mudah-mudahan kalau kita enggak ya Karena kalau 200 tahun habis kita sudah umur itu Ini membuat kita Jangan sembarangan pula Kita memberanikan diri untuk berani Berbuat dosa dengan ah, Nanti gampang kita atasi amal kita sudah banyak Dosa kita juga paling sakitu Nanti bisa tobat, bisa istighfar Namun Allah segera mau mengampuni Lalu kita berhitung Ibadah kita sekian, dosa kita paling sakitu Kira-kira ini sudah 50-50 Kok maang hitungnya Ibadah yang kita lakukan kan belum tentu lagi diterima oleh Allah Sedangkan dosa yang kita perbuat Pasti diterima Sebab untuk ibadah yang kita lakukan kan Tidak ada ibadah Banyak sekali kriterianya kan Husukah kita melakukannya Ikhlaskah kita mengerjakannya Tercapaikah syariat dari ibadah itu Terpenuhi hakikat dari ibadah itu Oh banyak Sehingga sholat kita yang barusan zuhur empat rakyat Belum tentu empat rakyat itu diterima Mungkin tiga yang khususnya. Mungkin cuma dua. Mungkin satu. Mungkin sah seharakat genter. Buktinya. Bahwa ilulil musallim. Celakalah orang yang sholat. Berarti opat rakatnya celaka. enggak ada diterima. <tuh> Sedangkan dosa yang diperbuat oleh kita. Oh. Jamin sama diterima. Oh, tidak ada syarat untuk, tobat, untuk, untuk dosa itu. Harus ikhlas. <tuh> ah. Kemarin saya nipu, mudah-mudahan enggak dosa lah. Soalnya saya kurang ikhlas kemarin. Tapi sudah nipunya, sudah. Terima, tenang, enggak usah khawatir, diterima itu mesti. Mudah-mudahan saya kemarin berzinah, na'udzubillah, itu tidak dianggap maksiat lah oleh Allah. Kurang, rada kurang khusu saya terima. Ayah zina, wakil kudu khusu. Kenapa nontoh khusu dia diterima? Kau Allah zina mah ngomongkan oh, batur saya terdak ada kurang susu kagak nggugu kemarin gitu, itu diterima jadi jangan kita bermain-main gitu ya jadi peluang kita adalah peluang kita masih jadi pertama tadi baris kita bisa dengan taubat yang kedua dengan memperbanyak istighfar dengan yang ketiga dengan memperbanyak amal amal kita yang keempat bisa dengan musibah bisa mengangkat amal kita yang kelima dengan syafaat yang keenam dengan Allah saja mau mengampuni kita yang ketujuh dengan mengalirnya amal-amal jariah kita Dan doa dari anak yang saleh. Nah bagian yang terakhir ini Saya ingin komentari tadi soal Mungkinkah kita bisa mendapatkan amal Dari transfer amal orang lain Saya terus terang Kalau saya baca Quran, ayat-ayat dan hadis Berkenaan dengan masalah ini Saya berani menyimpulkan bahwa ini tidak ada gitu ya. Jadi sehingga kita tidak perlu melakukan hal-hal yang nanti akan menyebabkan kita hanya sia-sia saja. Ini saya bersedekah atas nama almarhum ayah henda saya. Ini saya kurban kambing, tolong di atas namakan almarhumah ibu saya. Di mana ini? Yang bersedekah siapa? Saya. Uangnya saya. Yang berniat saya. Jadi yang dapat pahala Ya saya Masa orang gak berniat gak apa-apa Gak punya usaha gak apa-apa Gak ada karya gak apa-apa Lalu bisa dapat amal Dalam prinsip Islam Ya amal ya untuk yang beramal Dosa ya untuk yang berdosa Masa orang lain yang berdosa Saya yang harus mewarisi Yang berdosa siapa Dia ya sudah dia yang bertanggung jawab pada Allah Karena itu Islam tidak, tidak, apa, tidak Mengakui Adanya dosa waris Orang tuanya berdosa lo anaknya kenapa harus mewarisi Yang tidak sholat Siapa? Bapaknya Ya sudah, bapaknya harus bertanggung jawab Yang dia yang bertanggung jawab Anaknya, apa rusak si anak Masa nanti di akhirat si anak dituntut Kamu berdosa, kata Allah Kenapa? Bapakmu dulu tidak sholat Nah urusan naon saya dengan bapak. Jadi tidak ada dosa waris, tidak ada pula amal bisa ditransfer. Yang masing-masing kita hanya bisa berbuat untuk menyelamatkan diri kita. Nah, yang sering kali menjadi dasar itu haji. Katanya akan ada badal haji. Dan itu hadisnya sahih katanya soal badal haji itu. Hadis tentang amal manusia itu terputus kecuali tiga perkara, sohi itu. Ini kan kita harus melihat hadis itu tidak hanya dari satu-satu sisi saja, bahkan ditambah lagi nanti ayat Al-Qur'an yang menyatakan wala taziru wajiratan wajra ukhra. Seseorang tidak akan dituntut oleh Allah kecuali apa yang apa yang dia lakukan, kan itu. Kan begini mungkin ya. Ini Allah, misalnya gini. Saya memahaminya seperti ini. Kalau ini Allah, ini kita manusia. Gitu. <tuk> Kalau ini Allah, Allah ini dan ini kita manusia. Di sini posisi orang yang sudah meninggal, si ex orang tua kita atau siapa gitu. Saya sering mendengar seperti begini. Ila hadrat ini Al-Fatihah. Al-Fatihah. Amin. Wa ila hadrati arwah ini khususnya ilah arwah ini Al-Fatihah. Al-Fatihah. Amin sade wa ila arwah Abdul Qadir Jailani al Fatihah wa Fatihah anu itu ku saleh-salehna berarti al Fatihah, al -Fatihah sempat enggak kita bertanya barusan al Fatihah itu untuk siapa ya? yang barusan kita baca ini untuk siapa ini ila hadrati ila hadrati Nah, ini bahasa Arab ya. Kalau dalam bahasa kita ilahadroti itu artinya spidol sudah nggak ada tintanya. Atau kunoan atau spidol gararing lain. Jadi kalau bahasa Arab itu ilahadroti itu Mungkin dalam terjemahan kita itu ditujukan kepada <tuh> Sehingga kalau Bapak Ibu Misalnya suatu ketika Nerima surat dari saudara teman di Arab Orang Arab Itu di sampulnya mesti ada tulisan itu Ilahadrati Ditujukan kepada Tadi Ilahadrati Syekh Abdul Qadir Jalani Al-Fatihah Ditujukan kepada Syekh Abdul Qadir Jalani Al-Fatihah Jadi Al-Fatihahnya mana ya Ke Syekh Abdul Qadir Iku mah yaitu ayat ibadah jadi kabatur. Ah ini, maksih. Ah ini ilah hatroti artinya speedol ada maksinya. <laughs> ilah hatroti. Jadi al-fatihah tu ke situ, ke arwah ini. Kok kita jadi baca al-fatihah untuk arwah gimana ini? Oh tidak, mereka akan jawab tidak begitu Al-Fatihah ini kita baca untuk Allah Selalu jawabannya akan begitu kepada mereka yang biasa melakukan itu Cuman kita minta kepada Allah Allah ini saya baca Al-Fatihah Nanti kalau Al-Fatihah saya ini engkau terima Tolong pahalanya ditransfer Allah Ditujukan ilah hadrati ini ke arwah ini Syihabul kadir dan sebagainya jadi Allah itu kita mintalah, tolong Allah ini kirimkan ke sana baik kata Allah nanti jangan lupa Allah jangan lupa makanya makanya banyak itu yang mengirim-kirim itu lamun di kuburan itu dikirim dengan ngasih uang katanya uang itu perangkonya perangko untuk mengirim-kirim amal apa ada itu kiriman itu pertama gitu ya bisakah kita ngirim-ngirim amal gitu seperti tadi saya bersedekah atas nama almarhum saya berkurban atas nama almarhumah apa bisa itu sebelum itu kita jawab sekarang benarkah maksud kita itu seperti itu kita mengirim al-Fatihah ila Rasulillah ke untuk Rasulullah apa Rasulullah tuh masih perlu kita kirimin amal gitu Beliau tu sudah terjamin masuk surga, kok yang belum terjamin tu kita. Biasanya yang kirim, kalau baan orang yang mengirim itu yang punya punya duit banyak itu yang suka ngasih ngasih itu bagi bagi dikirimkan ya itu bagi kali itu itu yang banyak duitnya. Ini kita malah ngasih kepada Rasul. Itu naon maksudnya te. Yang dikirim semua yang yang yang hebat hebat Rasul. Syekh Abdul Kadir Jalani, siapa itu? Ada yang suka ngirim, saya tanya siapa itu? Teim. Kenal? Ento oh. katanya mah wali kan? dia tuh. Wali? Oh, wali dia. Oh, kalau dia wali berarti dia orang yang luar biasa. Dia mungkin sudah gimana dapat tempat yang mulia di sisi Allah. Namanya saja wali atuh. Ya, nah, itu dikirimannya wae atuh. Nah hari tetangga kita berapa berapa hari yang lalu meninggal, do Rea dosana cara dikiriman saya terima. Malah itu justru yang perlu dikirimin kalau memang bisa dikirima yang ke yang kekurangan amal gitukan? Malah yang kita kirimin justru yang sudah yang sudah wali, yang rasul kan itu? Apa betul kita tu ngirim? Ataukah kita mengharapkan dari sini itu berkah dari sini? Kalau itu yang kita maksud itu berkahnya dengan kita membaca al-fatihah di tujuan itu? Apa itu bukan kemusrikan Kita minta berkah dari selain Allah Yang bisa bermanfaat apa Doa kita kan untuk ini sih Untuk yang sudah meninggal itu hanya doa kita yang bisa bermanfaat Jadi kalau begitu Yang harus kita lakukan dalam melakukan amal itu Kita yang beramal dengan kita beramal, kita naik haji, kita bersedekah, kita ini, kita itu, dan sebagainya, berkarya dan sebagainya. Harapan kita, kita akan sudah dekat dengan Allah. Karena kita sudah banyak beramal, maka kita akan dekat dengan Allah. Dengan kita dekat dengan Allah, maka dekatlah kemungkinan doa kita akan dikabul oleh Allah salah satu yang bermanfaat nanti untuk almarhum setelah kita dekat dengan Allah karena kita banyak amal, kita berdoa pada Allah Ya Allah ampunilah dosa almarhum masukkanlah almarhum ke dalam surga baik kata Allah, karena kamu sudah menjadi hamba Allah yang saleh saya kabulkan doa kamu, saya akan masukkan dia ke dalam surga, wah sudah aman dia nih. jadi orang tua yang meninggal itu bukan perlu dikorban, di korban, di korban Potongkan hewan kurban bukan perlu dihajikan kalau menurut saya yang perlu itu kita yang hidup berkorban naik haji dan lain sebagainya agar kita menjadi orang yang soleh di mata Allah dengan posisi kita menjadi orang yang soleh maka doa kita besar sekali kemungkinan dikabul oleh Allah yang akan bermanfaat bagi almarhum doa kita satu saja doa kita dikabul oleh Allah pada waktu haji itu Robbi firli wali wali daya warham huma si anak yang naik haji mah orang dia yang pergi kok yang punya dia, duit dia yang naik pesawat dia yang tawaf dia yang sa'i dia ya pahalanya untuk dia nah sepanjang dia melakukan haji itu perbanyaklah dia berdoa kepada Allah satu saja doa setiap tawaf setiap sa'i waktu wukuf waktu mabit di mana-mana dia berdoa rabbighfirli <tuh> waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira kalau kata Allah doa itu saya kabulkan wah orang tuanya sudah sudah pasti surga itu ku doa eta heeh itu yang dalam hadis itu kan Pernah ada seorang lagi disiksa kubur Tiba-tiba siksaan berhenti Dia bertanya pada malaikat Tentu saja pertanyaan karena senang ya Ini kenapa berhenti katanya siksaan Ya karena senang itu bukan nangtang Ini kenapa katanya berhenti Ya kata malaikat Memang karena Allah sudah menginstruksikan saya Untuk menghentikan siksaan ini Terus ada apa Aku Ya karena Allah sudah mengampuni dosa kamu, kamu sudah gak jadi masuk neraka. Sekarang kamu masuk surga itu. Nanti kiamat kamu tinggal masuk surga, nggak jadi masuk neraka. Oke okay, kalau gitu. <tossng> <tossng> jadi, gimana gimana saya bisa begitu? Kenapa? Kata mereka, karena Allah sudah mengampuni semua dosa kamu. Bagaimana tiba-tiba dosa saya diampuni oleh Allah? Allah sudah berkenan mengampuni dosa, doa, mengabulkan doa dari anak Saleh yang kamu tinggalkan. Wah aman itu aman di mana pak selamat malam Dasarnya banyak, banyak banyak dasar safaat Nabi itu hadis. Banyak hadisnya itu, dan sahih hadisnya. Dan yang dimaksud bukan Rasul yang mengampuni. Rasul tidak punya hak mengampuni. Yang, yang dimaksud dengan safaat itu, permohonan Nabi, berdoa Nabi kepada Allah. Nabi berdoa kepada Allah. Pada saat itu kan kita sudah tidak mungkin lagi ada yang bisa berdoa. Berdoa itu sekarang untuk kita di dunia. Pada saat nanti, Nabi diberi kesempatan untuk berdoa memohon pada Allah. Jadi yang nanti akan mengampuni atau tidak Allah Berdasarkan doa dari Nabi Permohonan Nabi dalam bentuk doa Meminta kepada Allah agar dosa umatnya diringankan Itu disebut safa'at Bukan Nabi yang mengampuni Nabi tidak punya hak untuk mengampuni Atau memberi maaf pada, pada siapapun itu. Nah siapa dalam hadis itu yang berhak mendapat semua umat Islam Lalu nanti siapa yang didahulukan itu kan? Apakah semua nanti akan bareng semua dapat? Nah itu ada lagi hadis. Sahih lagi hadisnya. Itu tentang azan diantaranya. Barang siapa yang mendengar azan. Lalu dia menjawab. Allah Akbar. Dijawab Allah akbar, akbar. Lalu dan seterusnya. Kecuali hayalah salah. Dijawab. Wa illa -azim, seterusnya. Lalu dia selesai azan. Dia berdoa. Menutup azan itu dengan doa. Allah marabbaha zihid da'wati tamah wassalatil qa'imah ati muhammadanil wasilah wal fadilah ya Allah berikanlah kepada muhammad itu wasilah, wasilah itu apa? tempat termulia di surga, Enggak perlu kita doakan, sebenarnya rasul sudah pasti dapat itu, itu kan doa penghormatan pada kita barang siapa yang mendengar azan, lalu dia membalasnya, lalu kemudian dia tutup dengan doa dia berhak untuk diprioritaskan mendapat syafaatku ini soal prioritas Tapi kalau soal kena Setiap orang yang mati Membawa kalimat la Dia pasti akan dapat syafaat Cuman kapannya itu Ya mungkin di, di syafaat terakhir Misalnya dan sebagainya Jadi itu ada Syafaat itu ada Hadis banyak hadis itu Mengenai syafaat itu Hadisnya sohih nah, Hanya masalahnya betul Bahawa bukan Nabi yang memberi maaf Bukan Nabi Nabi hanya berdoa Memohon pada Allah Dan bukan hanya Nabi Muhammad semua Nabi yang membawa risalah Para Nabi itu nanti juga diberi hak Cuman satu kali karena umatnya hanya sedikit Nabi Isa akan berdoa Untuk umatnya yang berdosa Nabi Musa begitu akan berdoa Semua Nabi akan berdoa Dan semua Nabi akan, akan didengar Doanya oleh Nabi Cuman Rasul dalam hadis itu tiga kali Karena umatnya memang paling banyak Karena dalam keyakinan kita kan Umat Nabi Musa sudah tidak ada Umat Nabi Isa sudah tidak ada Ajarannya sudah tidak ada loh dan umat Nabi Muhammad sudah 15 abad sekarang dan sampai kiamat enggak tahu berapa berapa abad lagi kan ya. Aidah itu Pak. Jadi, sekali lagi Pak, sekali lagi Pak. Masalahnya ini tadi. Apakah kalau selama ini kita dengar ada yang selalu mengadakan kita harapkan syafaatnya itu apakah tidak mengaburkan sesuatu yang sudah jelas tadi? Karena sholawat sholawat yeah. itu langsung Ya. Yeah. Ya, yeah. yeah. betul, betul. Bisa salah itu ya. Jadi kita mengharapkan syafaatnya seolah-olah Safaat itulah yang akan menolong kita Jadi kesannya Nabi lah yang akan menolong kita Dengan safaatnya, tidak demikian Nabi itu hanya posisinya sebagai manusia juga Dia hanya hanya Diberi wewenang oleh Allah Untuk di akhirat itu masih diberi kesempatan Untuk berdoa, memohon keringanan Untuk dosa umatnya Bukan nabinya yang menolong Nabi tidak bisa menolong kita Memang betul itu, jadi perlu juga kita luruskan Pengertian-pengertian seperti itu Bahkan saya kadang-kadang ini gimana cara meluruskannya? Karena kesalahan ini sudah sangat sering terulang-ulang oleh protokol gitu ya. Segala puji bagi Allah subhanahu wa taala yang maha ini ini dan salawat serta salam marilah kita sama-sama limpahkan kepada junjungan kita dan besar Muhammad shallallahu alaihi wasallam. Dari mana kita melimpahkan salam? Salam dan salawat itu dilimpahkan Allah kepada Nabi Muhammad, bukan kita yang melimpahkan. Kita melimpahkan salam dari mana? Rahmat dari mana? Kita nggak bisa merah merahmati siapapun juga, apalagi Rasulullah. Ini bahasa seperti ini, seperti tapi ini sekali kan, mendasar sekali. Jadi yang benar adalah semoga salawat dan salam senantiasa dicurahkan dilimpahkan Allah kepada Nabi Muhammad, bukan marilah kita limpahkan kepada Nabi Muhammad. Banyak sekali itu saya sering itu dengar itu dalam dalam acara pembukaan protokol mengawalnya dengan seperti itu. Ini bisa-bisa salah jauh pengertiannya ya, seperti tadi. Kita mengharapkan syafaatnya, jangan mengharapkan syafaat nabinya. Kita mengharapkan ampunan Allah lewat bahwa itu lewat doa nabi, lewat syafaat nabi terserah kan itu. Karena bisa saja Allah mengampuni kita tanpa syafaat yang itu yang dijamin dalam An-Nisa 48 An-Nisa 116 itu wayaqfirumaduna zalikaliman yasa saya lihat sudah mulai bergelisah dan mulai pada berdiri ini karena waktu kita jam 1.10 untuk Bapak gimana ini Banyak sekali dalam Al-Quran maupun dalam Hadis yang menyatakan, Ya seperti tadi ayat tadi, Inallah layakfiru an yusra kabihi, wa layakfiru maduna zali kalimayasa. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni orang yang mati dalam kemusrikan dan akan mengampuni orang-orang yang berbuat dosa selain itu, selain kekufuran kemusrikan. Jadi dia karena Dia maha mengampuni, maha mengampuni dan lalu dijawab nanti di, di, dijelaskan oleh hadis, Ya yadul jannata akan masuk ke dalam surga orang yang memiliki keimanan walaupun hanya sebuih sebiji zarah. Berarti dia tidak mungkin akan kekal di neraka. Nanti kita hubungkan lagi dengan ayat al-Quran bahwa banyak ayat al-Quran yang mengatakan bahwa dosa itu akan diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu berarti bahwa memang orang yang dosanya lebih besar daripada ibadahnya, fama yakmal fama mamankofat mawajinu faumuhawiyah. Dia akan berada di neraka jahannam Jelas Al-Quran itu Karena dosanya lebih berat Tapi apakah dia akan kekal di neraka Suatu saat dia akan masuk surga Nah suatu saat dia masuk surga itu kenapa Apakah memang karena selesai Azab dia Ataukah karena dia itu memang Diampuni oleh Allah Tanpa dia mendapat syafaat sekalipun atau tanpa syafaat permohonan dari nabi sekalipun ataukah berdasarkan permohonan dari nabi yang pasti dia akan keluar. Setiap orang mukmin pasti dia tidak akan sampai kekal di neraka. Itu jelas keterangan itu. Lalu yang kedua, bahwa nabi tidak akan pernah berbuat salah. Pasti. Bagaimana dengan masalah abasa wa tawalla? Nabi mendapat tugas dari Allah untuk menyampaikan risalah sekarang Nabi berhadapan ini Yang satu dengan tokoh Quraish Yang satu lagi Sedang berhadapan dengan tokoh Quraish Lalu yang satu lagi datang seorang Yang buta Meminta kejelasan dari Nabi Lalu Nabi kemudian menghadapi Dan membiarkan ini menghadapi Lalu ditegur oleh Allah Abasa wa tawalla Bersalahkah Nabi Dua-dua ini tugas, dua-duanya nggak bisa dilakukan pada saat yang sama. Satu harus dikorbankan. Kalau ini dilayani, itu yang yang lepas kan itu. Dengan ini dilayani, ini yang lepas. Dua-dua harus harus dikerjakan itu. Nabi memilih yang lebih berat menghadapi orang-orang yang sudah susah ini. Mungkin pikiran Nabi ini gampang. Ini orang sudah mau bertanya. Tinggal bertanya ini keimanan sudah ada. Ini yang harus dihadapi. Itu. Nabi memilih anda Teguran ini bukan teguran karena Nabi berbuat salah. Malah kalau menurut para ahli tafsir ini teguran kasih sayang dari Allah. Kenapa harus kau bebani? Ambil contoh yang lain. Ketika Abu Talib akan meninggal, pamannya Nabi terus berjuang. Paman ucapkan dari Allah. Paman ucapkan dari Allah. Paman tegur lagi oleh Rasul. Oleh Allah. Oleh Allah. Innaka la tahdi man Allah yahdi man yasha Engkau Muhammad tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kau cintai sekalipun sebab hidayah itu hanya datang dari Allah. Tegur lagi oleh Allah gitu kan? Ini kan teguran dari Allah. Salahkah Nabi? Beliau melaksanakan tugas berdakwah. Salah itu ditegur oleh Allah. Ngapain? Yang salah itu bukan salah Allah menegur dengan kasih sayangnya. Tugas kamu itu hanya menyampaikan. Dia tidak mau ya sudah. Jangan membebani terus seperti itu. Apakah itu kesalahan? Ibarat sekarang misalnya gini. Ada seorang pimpinan di perusahaan menegur karyawannya. Ini sudah jam 5. Kan jam 4 kamu kerja. Ngapain kamu? Pulang, temui istri dan anakmu. Tinggalkan pekerjaan ini, selesaikan besok. Gak usah kamu ngelembur seperti ini. Salah kasih karyawan itu? Karena dia mau ngelembur. Gak digaji, gak di apa-apa. Dia mau ngelembur, menyelesaikan tugas. Salahkah karena dia ditegur oleh pimpinannya? Tidak, si pimpinan tidak menyalahkan. cuman karena saking sayangnya si pimpinan. Sudahlah tinggalkan kerjaan. Pulang saja, temui istri dan anakmu. Ini bukan kesalahan, berlebihan dalam melaksanakan kewajiban masa salah. Saking ingin melaksanakan kesalahan. Kalau misalnya Nabi Muhammad itu ada orang berdakwah. Minta, minta, minta berdakwah, minta beliau berdakwah. Si pimpinan. Misalnya tadi yang tadi maaf buta itu bertanya, lalu Nabi memalingkan mukanya tanpa ada sebab. Oh itu Nabi salah betul kan? Ini beliau dihadapkan dengan dua kewajiban dua-duanya tak bisa dihadapkan disatukan dalam satu. ini, Beliau memilih salah satu. Wajar kan? Ia berbuka masam. Ya, masam karena dia berpaling, berpaling dari dari dari yang satu tentu pak kalau kita berpaling itu pasti muka masam dalam penilaian dalam penilaian ini nggak mungkin berpaling sambil senyumin itu pasti berpaling itu akan muka masam kalau kita, begitu kita memalingkan muka itu pengertian kita bermuka masam kan itu <susukawa> baik saya kira terima kasih mohon maaf untuk yang lain kalau saya melebihi waktu ini terima kasih semoga Allah memberkahi kita wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh